fala mudill lahu wamay yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. ya ayyuhalladhina amaltuqtullaha haqqa tuqatihi Wala tamutunna illa wa'antum muslimun. Ya ayyuhannasu attaqo rabbakumu aladhi khalaqahku min nafsi wahidah. Wa khalaqah minha zawjahah. Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa attaqo allaha aladhi tasa'aluna bihi. Wa al-arham inna allaha kana alaikum raqibah Ya ayyuhaladzina amanu attaqu allah Wa kulu qawlan sadidah Yuslih lakum a'amalakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha Wa rasulahu Faqad faaza Fawzan azimah Amma ba'd Fa Wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kullamuhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para rawuh kaum muslimat yang saya muliakan yang saya cintai fillah. Kita tentunya sangat memahami dan meyakini bahwasanya Amna, anak-anak, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba Dhurriyah, keturunan Oleh karena itu, semua orang menginginkan semua orang meminta termasuk para nabi dan rasul ya. dulu bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tahu mendapatkan kegagungan putra lama tidak punya keturunan berdoa kepada Allah Subhanahu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon agar Allah memberikan keturunan di masa tuanya, di masa rambut sudah memutih, beruban, bahkan istrinya juga mandul, ya, aqiman, tetap beliau tidak putus asa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lajeng Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada Ibrahim, Ismail, dan juga apa? Ishab. Maka tenungi Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, nghe, ngah tenungi. Di masa juga demikian. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah paling anugerah, Zuriyah keturunan. Naam, gisami kahana ni dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fi halatil kibar. Sampun Yuswani pun sepuh ya sudah kibar sudah tua beruban dan juga istrinya napa aqiman ya kalau dipikir hitungan manusia ya mboten buatan saged angel ngeten niku lah tetapi demikianlah contoh teladan para nabi rasul tidak pernah berputus asa dalam dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala lajeng Allah Subhanahu wa taala memberikan Rezeki kepada Nabi Zakaria, dipun paringi putro, engkang pun paringi asmosen Yahya. Nah, ni kisah, kau tahu yang katakan bila anak-anak keturunan Zuriyah ni nikmat dari Allah Subhanahuwataala. Anak yang tentu ni pun muslimin bukan sekadar nikmat yang kemudian tidak akan Allah tanya. Niki wanthun pertanggungjawaban Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi Kullukum ra'in, kalian itu semuanya adalah ra'in nah, pemimpin atau orang yang diminta pertanggungjawaban Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dan kalian semua akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin Naam Saingga mar'atul muslimin rahiman rahimakumullah wajib bagi kita semuanya untuk menempuh sebab agar kita ini nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban oleh Allah terkait dengan dzurriyah anak-anak kita ini kita bisa memberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan perkara yang mudah tetapi ini perkara yang kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban seorang suami diminta pertanggungjawaban atas istrinya atas anak-anaknya seorang istri diminta pertanggungjawaban akan rumah suaminya hartanya dan anak-anaknya bahkan masing-masing kita ini akan diminta pertanggungjawaban kullu kumro'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah wonten kesempatan eh, dalu menika tema pembahasan kita adalah ya, terkait dengan Kemana arah pendidikan anak-anak kita Nah, dikki tema engkang monggo kita bahas sesarengan Tayib yang namanya kendaraan itu kan mesti ada arah. Nah, kendaraan itu akan sampai kalau arahnya benar. Gini apa, dad? Nawa mawon, bis, mikro, nawa mawoniku. Supirnya gue tuh ngerti arah yang benar. Bukan justru arah yang sebaliknya. Nih kan babagan. Tentunya koyoniku, seorang menuju suatu tempat, seorang menuju suatu daerah, ya, tentu dia berusaha untuk mengarahkan kendaraannya itu pada arah yang benar. Nah, kalau suatu saat kok arahnya salah, melenceng, dilingake, mas, pak, nikudalani salah, nikudalani malah tambah adoh tidak menuju tempat yang dituju tambah atau kesasar buntu misalipun nonton informasi koyoniku dipenajangkan apa sak mesinipun balik matas marging kanglerus tentu ini pun kita berusaha untuk kembali ke jalan yang apa yang benar mengarahkan arah yang benar sehingga sampai kepada tujuan Now, demikianlah dalam kehidupan dunia bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul ini kira, memberikan contoh Rasulullah nalikah hijrah hijrah dari Makkah ke mana? ke Madinah beliau menempuh jalan yang tidak biasa dilalui maksudnya pun supadas selamat saking kejaran orang-orang Quraish Layan itu betul-betul jalannya itu adalah jalan yang memang tidak biasa dilalui menggak-menggaknya bentar ya kalau misalnya belok kanan nih malah belok kiri saya teh belok kiri belok kanan ikut terus sampai akhirnya menuju ke mana Madinah nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sayyidul mutawakilin pemimpin pemukanya orang-orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, Rasul alaihi salatu wassalam untuk melakukan perjalanan itu sampai menyewa menyewa orang yang mengerti jejak ahlul asar maksudnya pun sakit, tidak boleh dhalan ya. penunjuk apa? jalan namanya Abdullah bin Uraikid Nikmati Rasul Ali Sallallahu Wasallam nyewa. Rasul Sosalam mengajak Sahabat Abu Bakar, As-Sidik, lanugi nyewa, nyewa tiang engkang gadai keahlian untuk mencari jejak, menelusuri jalan. Sebab nikmati jalan sing ora biasa dilewati, sing kudune kiwo malah nengen. Barangan makanya jiwa kan kok niki kan mudah dan gampang nih. Nopamalih jalan rumien jalan di masa itu teng padang pasir kan angel niku. Niki contoh contoh dari Nabi Alihis Salaatuasalam nih eh, engkang namini pun tawakal kepada Allah juga harus diiringi dengan mengambil nabe sebab orang uang kepingin panennya bagus. Eh, Terus betul nandur teng sawah ni betul-betul ni nandur ni di corakan, dibiarkan saja. Niki betul, betul tawakal tawakal ini ku nah, betul Orang yang tawakal betul itu dia serahkan segala sesuatunya kepada siapa Allah. Dia menempuh sebab-sebab yang masyruah, sebab-sebab engkau diboncari atakan. Gih mangkat menyang sawah dipacul kan ngoten niku dialiri dengan air dan seterusnya setelah itu ditanam tanaman dikasih pupuk eh mangke nek wis do no, kok kapas sukete gulmanya di kanan kirinya ya, dibersihkan disiangi setelah itu dikasih pupuk obat dan seterusnya ono oh, penyakit nggih di napa semprot kan koyo niku niki wong sing tawakal menempuh jalan menuju suatu tempat dalam hal ini Nabi Ali salatu Alaihi Wasallam menuju kota Madinah, beto tiang engkang dipon sewa, tiang engkang gadai keahlian untuk mengetahui arah, mengetahui jejak. Nah, padahal menikah masul muslimin rohimani warohimahukumullah perjalanan di dunia. No pemalih perjalanan menuju Nabawh akhirat. Dalam hal ini Maasirul Muslimin rohimanul rohimakum Allah bab pendidikan anak-anak. Ya. Anda sebagai orang tua, Anda sebagai seorang guru, Anda sebagai seorang Nabawh e, ustad yang mengajar mungkin TPA atau mengajar Nabawh pengawasan lari-lari dan seterusnya. Ya, yang berusaha untuk mendidik. Okay. Anak-anak dan generasi muda itu menjadi generasi yang baik. Niki berarti kan kulolan jenengan ibu ibarat supir menawi bener ngertos arahipun tidak berhati-hati di dalam mengarahkan lu namanya anak-anak jahil lu bodoh tidak ngerti nopo-nopo diarahkan kemana saja namanya anak ya mau kan ngetung gitu itu namanya anak. Ya, milah Rasul Ali Sulatul Islam ngediko ini coba kita perhatikan hadis ini, hadis ini menunjukkan bahwasanya kedudukan seorang tua atau seorang guru terhadap murid-muridnya itu demikian besar, pengaruhnya itu demikian besar untuk menentukan arah anak ini mau berjalan kemana. Ya. Jadi bukan terus urusan sing gampang niku mboten. Rasul ali sallallahu alaihi wasallam ndika wonten ing hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumattisanihi. Kata Nabi ali sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yeah, semua anak yang lahir kullu mauludin ya itu yuladu dilahirkan alal fitrah di atas napa fitrah fitrah yang dimaksud adalah islam are wis bener arahipun fitrah niki lari ingkang nembe mawon napa lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah Faabawahu maka kedua orang tuanya lah Wong tua loro yuhawidanihi sehingga tadiake bocah kui mau Yahudi au yunasiranihi utawa tadi nabe nasirani au yumajusanihi utawa tadi nabe majusi Berarti di sini orang tua punya pengaruh Ma'asyarul Muslimin rahimah wa ta'ala. Mau arnai anak merubah anak itu dari fitrahnya. Ingkang waunipun awalnya itu lurus, awalnya itu fitrah ya berubah menjadi Yahudi, Nasrani utawi apa? Majusi beribadah dan menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Naam menyembah jin menyembah syautan menyembah makhluk menyembah geni tiang-tiang maju ya. kita jadi teringat kisahnya sahabat Salman Al-Farisi Nikki putrane Wong ya Wong majusi ni bahkan pemuka orang majusi di daerah Persia dulu. Saat ini pun Sahabat Salman atau Sahabat Nabi Ridwanullah Alimajma in. ini, Sahabat umurnya pun panjang ni. Sebelum masuk Islam umurnya sudah 350 tahun, 300 seket tahun ini kan panjang ini umur panjang. Sandy Wong 300 tahun, 100 tahun pun payah. 100 tahun sekarang sudah payah baik rata-rata orang 60 62 niki umur umat Nabi alaihi salatu wasalam asyahid intinipun nggih eh, sahabat Salman al Farisi ini sampai pada tingkat ya menjadi orang yang menjaga Tuhannya yaitu apa api pokoknya ndak boleh mati ini Tuhan ndak boleh mati seperti itu kan seharusnya kan Tuhan tidak mati tapi ini mati dijaga dijaga sama yang yang apa yang hidup menungsol ini kan salah dia punya tugas untuk menjaga api jangan sampai mati jadi secara akal gitu benar-benar masa Tuhan dijaga Tuhan dipelihara kualik tapi ya seperti itu yang namanya fitroh kalau sudah rusak Semakin Salman Al-Farisi Rodi Allah Taalaanhu karena tinggal bersama dengan orang tuanya yang dia adalah seorang majusi, seorang penyembah Nabaw, ya api, ya dia pun tumbuh di atas kemajusian beliau ketika itu. Ya, kisah pun panjang sampai kemudian Salman Al-Farisi ini kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan jadilah beliau. Ya seorang Sahabat Nabi kembali kepada fitrah mengucapkan kalimat Ashhadu Allah ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi yang namanya orang tua itu demikian punya pengaruh yang sangat besar kepada anak-anak. Seorang guru juga punya pengaruh yang besar dalam mendidik apa namanya murid-muridnya, anak-anaknya. Ya seorang pendidik ya itu punya pengaruh besar di dalam mengarahkan ya anak-anak kaum muslimin naik ngarah haki bener Insyaallah arahipun kihnawa leres anak yang menawih arahipun salah ya ini sebuah musibah tentunya ma'asyiral muslimin rahimani warahimakumullah di zaman yang seperti ini di zaman kita ini akhir zaman ini kita harus makin waspada di dalam mengarahkan anak-anak kita anak-anak kaum muslimin sebab nopo ma'asirul muslimin Rahiman Rahimahumullah fitnah-fitnah itu demikian banyak jalan-jalan kesesatan itu sangat banyak. Arah-arah yang tidak benar itu demikian banyak. Modelnya rupanya bentuknya niku patah. Artosipun ma'asyiral muslimin rahimanurrahimakumullah, gangguan-gangguan yang akan ya membelokkan arah perjalanan kita termasuk juga anak-anak kita itu gangguannya demikian banyak saya bacakan sebuah hadis ma'asyiral muslimin rahimahni rahimahkumullah yang hadis ini juga menunjukkan pentingnya kita untuk memperhatikan arah perjalanan baik kita untuk diri kita sendiri atau untuk anak didik kita atau untuk anak-anak kita dipun riwayatakan ma'asyiral muslimin rahimahni rahimahkumullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Saking sahabat Abdullah bin Mas'ud, hadis menika sahih dipun riwayataken dening Imam Ahmad bin Hambal wonten kitab Musnad, juga diriwayatkan oleh Imam Nasai wa At-Tirmizi rahimahumullah. Rasul ali sholatu wasalam utawi Ibnu Mas'ud berkata, "Hatta Rasulullah alaihi sholatu wasalam hattan biyadihi Suatu saat Nabi Ali Shallallahu Wasallam membuat garis dengan tangan beliau di tanah beliau membuat garis garis lurus garis nama lurus dibuat garis satu garisnya hanya satu tidak lebih dari satu beliau membuat garis satu lurus satu di tangan di tanah kemudian Nabi alaih salatu wassalam bersabda lancang Rasul alaih salatu wassalam mengundi kok hadha sabillahi mustaqimah iki garis sing lurus garis sing aku gambar iki inilah sabillahi mustaqimah jalane Allah sing lurus naam markipun Allah niku pinten setunggal ingkang lurus niku setunggal nah wabillahi taufik wa khatta hututan an yaminihi lajeng Rasul ali sallallahu alaihi wasallam sak samunipun damel garis lurus tunggal niku wau kemudian membuat garis-garis di kanan dan kirinya di sebelah kanan dipun damel garis Sebelah kanan, garis-garis harus yang kata, kata seri ini kalau, ya. kalau duri ikan itu kan ada garis tengahnya, kemudian kanannya ada apa namanya, duri-duri kecil, ya, damel garis sebelah kanan kata, ye, ya, lan garis sebelah apa, kiri. Nah, banyak garis-garis itu. Ini garis singkang lurus ni, gua namun setunggal. Sakiwatengni tengenipun Rasul Ali salatu Alaihi Wasallam, ye, ya, garis-garis singkang kata. Maksudipun nah, apa? Mendikanipun Rasul ali salatu wasallam summa qala kemudian Nabi ali salatu wasallam mengatakan hadhihis subul adapun garis-garis ini yang ada di kanan dan di kiri inilah subul jalan-jalan belok-belok niku gang belok Baik. Nah, permasalahanipun ma'asyiral muslimin ternyata jalan itu bukan jalan yang kosong dan tidak mengganggu tidak. Itu gangguan. Ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Laisa min ha sabilun illa alaihi syaitonun yad'u ilaihi." Saben-saben dalan sing sak kiwa tengene dalan lurus kuwi mau ana setan. Ada serupon yang يدu ilaihi mengajak setiap orang yang berjalan di jalan yang lurus ini untuk belok menyimpang. Niki saben-saben napa? Jalan. Adapun jalan yang lurus ini siapa yang menyeru? Yang menyeru adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeh jalan. Engkang Rasul alih salatu wassalam Menyeru kita semuanya Umat manusia untuk mengarahkan Perjalanan itu di sini Di jalan yang lurus itu Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala ngantiqa Mengatakan kepada nabinya Qul wahai nabi Katakanlah Hadihi sabili Ad'u ilallah Katakanlah wahai nabi Kepada manusia, inilah jalanku atau Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan kepada manusia sirotal mustaqim margi ingkang lurus jalan yang lurus. Naam. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengajak manusia untuk ke situ. nah di samping itu Nabi juga diperintahkan untuk memperingatkan manusia agar jangan meninggalkan jalan yang lurus. Ini kata sekalau Rasul Ali Sulatul Islam dalam kehidupan dunia ini buat tenamung nerangaken jalan sing lurus. Anak ing Rasul Ali Sulatul Islam juga menjelaskan jalan-jalan kesesatan. Maksudnya memperingatkan dari jalan-jalan nabo -jalan kesesatan. Ini luar biasa. Orang yang betul-betul kasih sayang kepada umat nih, koyo niki nerang-nerangake jalan sing lurus dan juga menjelaskan jalan-jalan yang, nabo, yang berbahaya, yang merusak. Nah, ini orang yang demikian kasih sayang. Nek wong sing meneng mawon ono baye dijorna baik niki sanes wong sing nabo kasih sayang kan ngaderni ku ngerti dalam buntu eh anton uang takon Pak Niki pilihpon dalani bisa jajal bayangan lah pun ngerti buntu betul-betul buntu bahkan mungkin banyak lubang dan mungkin bisa kecelakaan licin curam Niki tiang betul sahih Niki orang yang baik itu mengatakan Pak ampun lewat dalan Niki ngapunten, walaupun ini kelihatannya bagus di mukanya tapi belakangnya itu banyak. Lobang banyak rusak, tidak ada orang di sana, buntu sih sah, orang tekan. Meskipun kan kau yang seharusnya demikian. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Beliau menjelaskan kepada umat manusia, ya menjelaskan sejelas-jelasnya. Hadhisabili inilah jalanku. Kemudian Nabi memberikan peringatan, ada jalan-jalan kesesatan yang sangat banyak. Kata sekalau wauniko, damel garis-garis yang sangat banyak. Wahap tahutu ton aniaminihi, wahansimalihi dan beliau kemudian membuat garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan kiri garis yang lurus tersebut. Kemudian Nabi mengatakan halihis subun inilah jalan-jalan laisa min hasabilun tidaklah ada setiap jalan-jalan itu yang menyimpang tadi illa alaihi syupanun kecuali ada di atasnya syupan yang yadu ilaihi yang mengajak manusia untuk masuk ke jalan itu artinya siapapun yang sedang berjalan kita keluarga kita anak-anak kita yang sedang terus berusaha berjalan di sirot mustaqim jalan yang lurus itu dalam perjalanan sepanjang perjalanan ikum boten selamat saking inggang nam ini pun nombok ajakan-ajakan untuk menyimpang dari jalan yang lurus ajakan-ajakan untuk membelokkan arah Hai nah, yang namanya manusia itu ya seperti itu hidup di dunia nah, ada jalan yang lurus yang harus dilalui kemudian ada ya gangguan-gangguan yang akan mengajak ya, kita melalui gangguan tersebut jalan tersebut berarti terkait dengan pembahasan kita ini demikian pula dengan anak-anak kita, generasi muda kita ini kita semuanya sebagai orang tua memiliki tanggung jawab bagaimana untuk kita terus mengarahkan anak-anak kita ini di atas jalan yang lurus. Nah, <tuh> di antaranya Maasirul Muslimin, Rahimahumullah, fihadilah ujalah dalam waktu yang singkat ini kita ingin mengingatkan jalan yang lurus itu sebagai bekal kita sebagai orang tua mengarahkan agar jangan sampai salah arah perjalanan anak-anak kita. Yang pertama ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah kita wajib mengarahkan anak-anak kita semuanya ya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala mengenal Nabi Muhammad SAW dan mengenal agama Islam. Ini perkara pokok yang tidak boleh dan tidak bisa ditawar-tawar. Kalau ingin anak-anak kita ini arah perjalanannya benar. Nah, kalau kita ingin anak-anak kita ini perjalanannya lurus, terus berusaha berada di atas shiratal mustaqim gehniki arahkan anak-anak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ya ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala engkang nomor kalih mengenal agami napa Islam lan ugi mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki penting naam Jangan sampai kemudian anak-anak kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus kita kenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu. Naam. Baik. Kaum muslimin rahimani warahimakumullah <tuh> Demikian pula mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian anak-anak kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu juga diingatkan yang namanya mengenal bukan hanya sekedar tahu. Allah yang menciptakan saya. Titik, berikutnya benar-benar. Atau mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Titik sampai di situ saja tidak cukup mengenalkan Islam agama kamu Islam kita harus beragama Islam misalipun kata seni kumawan mboten cekap tapi sebuah perjuangan dalam hidup kita ini selama kita masih hidup selama kita masih nyanding murid-murid kita nyanding anak-anak kita nggih kita coba terus mengarahkan agar anak-anak itu mengenal Allah Subhanahu wa taala mengenal yang sesungguhnya Mengenal nama-namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, mengenal sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Melihat, Zat yang Maha Mendengar, Zat yang Maha Mengampuni, Zat yang Maha Menciptakan, Zat yang Maha Mengatur, Zat yang Maha Memberikan rezeki. Kabehsak doyosak alam iki sing nyiptake Allah Subhanahu Wa Taala kabeh sak alam ini, Allah Subhanahu wa taala. Sing paling rezeki nggih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah itu rabbul alamin. Dhingat ya. Nah. Oleh karena itu ketika makan juga disuruh bersyukur. Alhamdulillahilladzi aada zaman alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillahilladzab amani haa dan sesakanih mina ri haul minni walakuwa. Mencapakan Alhamdulillah. Sebelum makan juga mengucapkan apa? Basmalah. Bismillah. Niki didikan, ya, orang tua kepada anak agar mengenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan anak beliau, tapi anak. Dari istri beliau, maksudnya pun anak tiri berarti beliau menikah dengan Ummu salamah Ummu salamah punya apa namanya? Punya putra namanya Umar. Ya. Makan bersama dengan Nabi satu nampan. Nih Umar nih tercili nih Umar bin Nabi salamah Nah, ketika makan itu ya namanya anak, ya, namanya anak kan seperti itu makannya kesana kemari, sungatoh nih dicekol, ispokey kesana kemari tangan ini juga namanya anak kadang tergesa-gesa langsung dimakan saking ngelie atau nah di situ nabi mengatakan ya hulam wahai anakku samilllah ucapkan dan sebutlah nama Allah bismillah wa kul makanlah dengan tangan kananmu wa kul dan makanlah yang paling dekat dengan kamu Antasipun dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya, Rabbul Alamin. Juga dikenalkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah sesembahan yang hak. Jadi bukan hanya sekedar meyakini Allah itu yang menciptakan tetapi juga harus diajari untuk mengenal Allah itulah zat yang berhak diibadai diajari kalimat la ilaha illallah diajari anak itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah hingga makna pun betul-betul ilah tidak ada ilah yang berhak diibadai illallah kecuali siapa Allah subhanahuwata'ala kemudian diarahkan lagi bukan hanya sekedar Meyakini Allah itu yang berhak diibadai, tapi dibuktikan, diajari solat. Maknanya diantara yang diajarkan oleh Nabi, ketika anak itu berumur berapa tahun? Tujuh tahun, wajib orang tua itu memerintahkan anaknya solat. Wajib, fardhu ain nih orang tua ini. tugasnya orang tua, mengarahkan niki wau. Anak tujuh tahun kan belum wajib melakukan sholat belum balik orang sholat ya orang dosa ini bocah tetapi orang tua akan dosa kalau tidak mengarahkan anaknya untuk melakukan sholat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala umur tujuh tahun begitu tujuh tahun sifatnya wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya apa? sholat ada pun sebelum tujuh tahun sifatnya mencontohkan Tengomah kan bocah-bocah doeruh, oh bapak isolat, ibu nisolat, ya, kadang-kadang ikut solat juga masih tiga tahun sudah di sampingnya. Pertakbir ya. terus nabo, sujud, persujud nabo, melayu, ribu cacili kan ikut, pertakbir terus sujud, persujud melayu, permelayu joroke bapak ibu nih kan kalian ikut, ini anak-anak ya. ya. Tapi dia sudah mulai belajar melihat. Adapun ketika tujuh tahun itu sudah wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya apa sholat, dahsyat bu. Lain, hmm. <tuh> <tuh> muru aulada kumis sholati wahum abna us sabeen perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka sudah menginjak umur 7 tahun. Wadri dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Kok urung gelem solat? Ya, boleh dipukul dengan pukulan yang mendidih, bukan pukulan yang menyakitkan. Ani contoh, maasirul muslimin rohimahal rohimahukumullah yang namanya mengenalkan Allah subhanahuwataala kepada anak itu bukan sekedar mengatakan Allah yang menciptakan kamu. Terus rampung, button. Nah terlepas dari permasalahan apa nggih khilaf tentang sahihnya hadis tentang azan ya bagi yang berpendapat hadis itu hasan kalau ada yang lahir kan diadzani kan ketnik ya in shahhasaniyah sahih itu adalah upaya untuk mengenalkan apa namanya ya. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan Nabi Muhammad SAW sejak apa namanya sejak kecil kan ketnik ya wallahi taufik Nعم. Nah, bukan hanya sekedar mengatakan Allah itu adalah yang menciptakan kamu. Betul harus dilanjutkan untuk terus mengarahkan anak termasuk beribadah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat di kibalah. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya orang hidup itu biasanya mesti mencari contoh ndak mungkin ndak mencari contoh. Bener nengin bocah nih ya. uang mesti ngeliat contoh gitu nih mesti cari contoh dalam bab usaha misalnya bingung usaha apa kadang kita bingung lihat tetangga lo kok nantur apa duren kok bagus berhasil saya punya tanah akhirnya kepingin tiru-tiru gimana bener -tiru. nantur duren ndak langsung nanam dia tanya dulu Pak Pie Pak Wiso sukses durenmu kok Wah ke, nah, tanya ingin nyontoh kan demikian ya. tetangganya sukses membuat kolam lele berhasil ya. wah ini kayaknya kalau saya usaha lele juga bagus takon nyonto itulah manusia ya. punya tabiat untuk mencontoh orang ya. Ya. nah apalagi anak-anak yang belum bisa menimbang benar dan salah belum bisa menimbang mana yang maslahat mana yang mafsadah kapeh dicontoh ya. makanya kalau contohnya enggak baik ya anak akan mencontoh yang tidak baik ya. ucapan kotor janjari nangomah yo diajari bahasa sehing alus kalimatnya baik enggak pernah kasar tapi kok pulang-pulang kasar Ini mesti mampir mampir ketemu bocah ketemu temannya kemudian dia plagiar dengan kalimat-kalimat yang kotor. Mesti mencontoh mesti. Naam. Lah oleh karena itu masyurul ma muslimin rahimanurrahimakumullah di antara upaya orang tua mengarahkan anaknya adalah memperkenalkan kepada orang-orang yang memang mereka adalah contoh dan teladan. Ingkang paling utama nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dikenalkan. Dosa seinsan dia wong tuwa orang nganti kenalke anae ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tentunya yang bersama dengan beliau para sahabat mengenalkan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya para sahabat. Makanya Imam Malik rahimahullah beliau pernah mengatakan nah Imam Malik mengatakan kanu yuallimuna abnahum hubba Abi Bakrin wa Umar Kama yu'allimuna surata minal qur'an Dulu Para ulama Itu mengajari anak-anak mereka Untuk mencintai Abu Bakar Mencintai Umar Maksudnya pun mencintai para Sahabat. Sebagaimana mereka itu mengajari Anak-anaknya surat-surat dari Al-Quran Nah Ini ma'asur al-muslimin Rahiman rahimakumullah. kumullah ya. Poin yang mungkin bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini bahwa diantara upaya untuk mengarahkan anak-anak kita di dalam kehidupan mereka ini bagian dari pendidikan anak-anak kita adalah kita terus mengenalkan anak-anak kita untuk mengenal Allah mengenal agama Islam dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala selebihnya nah kembalilah kepada Al-Qur'an dan hadis tentang bagaimana semestinya seorang bapak, seorang ibu atau seorang mudaris, seorang guru menjadi seorang murabbi sebagai seorang pendidik sehingga dia bisa mengarahkan anak didiknya, anak-anaknya kepada arah yang benar untuk mendapatkan kebahagiaan dan kerintuan Allah subhanahu wa ta'ala mereka pilih sedikit, yang sakit kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, berusaha pribadi dan seluruh kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.